Sa berita malam. Assalamualaikum sederlun, berita malam medisi hari ini Selasa 2 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah Karyawan PT para sawit demo tuntut pembayaran gaji Relawan Iruandi bangun 5 unit rumah duafa dan nyatim di Langsa 18 SMP DPD laksanakan ujian nasional berbasis komputer Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 Ratusan karyawan perusahaan perkebunan PT Para Sawit yang tergabung dalam Serikat Pekerja Buruh Muslim Indonesia melakukan aksi demo ke kantor Bupati Aceh Tamiang Selasa pagi. Mereka menuntut tunggakan gaji 4 bulan yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Ratusan karyawan ini tiba di kantor Bupati Aceh Tamiang sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Mereka berorasi beberapa menit dan menuntut tunggakan gaji 4 bulan yang belum dibayarkan. Akibat belum dibayarkannya gaji tersebut, ada karyawan yang harus makan pisang pengganti nasi, bahkan ada anak mereka yang terancam berhenti sekolah. Karyawan berdemo setelah pihak perusahaan dinilai ingkar janji. Pada 29 April 2017, pihak perusahaan berjanji membayarkan gaji 2,5 bulan terlebih dahulu dari total 4,5 bulan yang tertunggak. Sedangkan sisa gaji yang dibayar dengan cara dicicil. Setelah pembayaran gaji tersebut, maka karyawan akan bekerja kembali. Namun, semua janji tersebut belum dipenuhi. Kedatangan pendemo disambut Wakil Bupati Aceh Tamiang, Dr. Andes Iskandar Zulkarnain, didampingi asisten pemerintahan McDonald. Donal. Aksi ni mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Sementara itu, General Manager PT. Parasawita Polma Dalimunte menegaskan perusahaan tetap menepati janji untuk membayarkan gaji. Hari ini investor yang mengontrak pabrik pengolahan kelapa sawit telah mentransfer uang kepada perusahaan untuk pembayaran gaji karyawan. Dan Rabu besok uang tersebut akan dikirim kepada karyawan. <SILENGALAN> Darlun, relawan Gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf untuk wilayah Kota Langsa membangun 5 unit rumah bantuan untuk kaum duafa yatim piatu yang berdomisili di Kota Langsa. Tim Relawan Irwandi Yusuf untuk Kota Langsa, M. Dahrul Abdul Rahman mengatakan pembangunan rumah bantuan ini sebagai pengganti kenduri syukuran atas terpilihnya Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh periode 5 tahun mendatang. Pembangunan rumah bantuan ini tidak hanya di Kota Langsa tapi juga di seluruh Provinsi Aceh. Dahrul menjelaskan setiap rumah bantuan diplot anggaran Rp25 juta. Rupiah. Rumah bantuan tersebut dibangun di atas tanah milik penerima manfaat dan dananya langsung dari Irwandi Yusuf. Pengerjaan rumah bantuan dilakukan secara suak lola oleh tim relawan. Pembangunan 5 unit rumah untuk dua afa dan yatim di Langsa sudah rampung 100 serta telah ditempati oleh penerima manfaat. Darulun dari 58 SMP sederajat di Kabupaten Pidi, 18 SMP mengikuti ujian nasional berbasis komputer yang dimulai sejak selasa ini. Sisanya 40 SMP dan MTS melaksanakan ujian nasional kertas pensil atau UNKP. Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan PD Dr. Andrew Sulaiman mengatakan total peserta ujian SMP sederajat di PD tahun ini 7.101 pelajar. Rinciannya 2.522 siswa mengikuti UNBK yang berasal dari 18 SMP. Sementara 4.679 orang siswa mengikuti UNKP yang berasal dari 40 SMP dan MTS sederajat. Bagi yang mengikuti UNBK, pihak sekolah menyiapkan komputer dan laptop di ruang ujian. Pihak sekolah juga telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan saat berlangsungnya UNBK. Ujian Nasional untuk SMP sederajat berlangsung 2 hingga 8 Mei 2017. Untuk hari pertama UN pada hari ini mata pelajaran yang diuji yaitu Bahasa Indonesia. Diharapkan UN SMP sederajat berlangsung lancar. Sudarlon pelagu ucuran mor bernyawa Jeffry Panda Potansi Hombing warga Percut Setuan Dil Serdang Sumatera Utara. Tewas mengenaskan akibat di amuk warga saat membawa kabur sepeda motor curian jenis Kawasaki Ninja Selasa tengah malam. Nyawa korban tidak bisa diselamatkan meski sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Kapolsek Medan Helvetia Kompol Hendra mengatakan kekerasan berujung maut ini diawali kenekatan Jeffry menyungsep ke kos-kosan di wilayah Helvetia sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Ia langsung mendorong keluar sepeda motor Kawasaki Ninja milik Riko, parhusip. Mengetahui motornya dibawa kabur, Riko yang tengah berada di lantai dua bergegas turun. Riko dibantu warga langsung mengejar Jeffrey. Tak berselang lama pelaku berhasil diringkus warga dan dihajar secara brutal. Hendra mengatakan saat polisi tiba di lokasi, Jeffrey sudah tidak sadarkan diri. Pelaku segera dievakuasi ke rumah sakit bayangkara Medan Setelah tujuh jam dirawat pagi tadi Jeffrey meninggal dunia. Dari keterangan saksi yang telah diproses, diketahui curan mor yang dilakukan Jeffrey melibatkan satu tersangka lain. Tersangka tersebut luput dari sergapan warga karena berhasil kabur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Udarlun Universitas Al-Muslim Pesangan Biren kembali akan mengirim 5 orang mahasiswa ke sejumlah provinsi di Thailand Selatan untuk melaksanakan praktek lapangan kuliah kerja mahasiswa selama 5 bulan. Pengiriman mahasiswa ke Thailand merupakan lanjutan kerjasama pemerintah Thailand dan U um Umuslim. Kabak Humas U um Umuslim Zulkifli mengatakan mahasiswa angkatan pertama yang dikirim ke Thailand beberapa bulan lalu sukses melakukan pengabdian di sejumlah lembaga pendidikan dan pesantren yang ada di tiga provinsi di Thailand Selatan. Angkatan pertama berhasil melaksanakan tugas dan pengabdian dengan baik dan kini mereka sudah kembali ke kampus. Beberapa waktu lalu Thailand kembali menyurati umum muslim meminta untuk dikirimkan lagi mahasiswa yang mengabdi ke negara itu. Hasil pertemuan pimpinan kampus, maka untuk tahap kedua ini akan dikirim lagi lima orang mahasiswa. Kelima orang yang akan dikirim ke Thailand mulai dibekali. Rektor U um Umuslim Amiruddin Idris menambahkan, sebelum diberangkatkan ke Thailand, para mahasiswa dibekali dengan berbagai keterampilan selama satu minggu. Mereka juga harus mengurus berbagai administrasi sebelum diberangkatkan ke Thailand pada pekan depan. Darlun Jalan Singkil Subur Salam di kawasan Bulu Semak kecamatan Suro Aceh Singkil, rusak parah. Selain lapisan aspal yang terkelupas, jalan juga dipenuhi lubang dan terancam longsor. Aspal Jalan Singkil Sebul Salam sepanjang 100 meter telah hancur. Kemudian lubang menganga dipenuhi genangan air juga menghiasi jalan sehingga kendaraan yang melintas sering terprosok. Sementara di sisi kiri Jalan 16, jalan rusak tersebut terletak di dekat tikungan tajam kawasan Suro Aceh Singkil. Pengendara disarankan untuk berhati-hati ketika melintas. Para pengendara berharap jalan diperbaiki agar ketika mulik lebaran jalan sudah bisa dilewati sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengendara. Selain jalan di kawasan Suro, warga Aceh Singkil juga mengeluhkan dengan kondisi jalan Singkil Medan yang rusak parah di kawasan Pak Pak Dairi, Sumatera Utara. Sudarlun Rudi Chandra, penarik ojek online tertangkap tangan membawa sabu-sabu di jalan Kapten Muslim Medan Hervetia, Kota Medan Selasa Pagi. Ada dugaan pelaku memanfaatkan profesinya untuk leluasa mengedarkan sabu-sabu. Kapolsek Medan Hervetia, Kompol Hendra, mengatakan dari tangan pelaku disita sabu-sabu satu ons. Barang haram itu ditemukan polisi dari dalam saku jaket bertuliskan gojek. Kejahatan pelaku terbongkar setelah adanya laporan masyarakat. Kompol Hendra mengatakan penangkapan dilakukan polisi ketika tersangka asal Medan Johor itu sedang melaju mengendarai Honda Varyu. Awalnya ia sempat berdali tidak tahu isi kemasan di kantungnya karena merupakan milik konsumen. Namun karena tidak bisa membuktikan transaksi orderan barang itu, tersangka pun tidak berkutik digiring ke dalam ceruji besi. Polisi pun curiga tersangka hanya menjadikan profesi pengojek online sebagai tameng. Kecurigaan ini tidak terlepas dari kondisi sepeda motor tersangka yang tidak dilengkapi nomor kendaraan. Kasus ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian.